Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistio menilai kurikulum pendidikan Indonesia 50 tahun lalu yang notabene masih syarat dengan metode pembelajaran di era kolonial, tidak bisa dijadikan faktor pembanding bagi kurikulum pendidikan nasional sekarang ini. Menurutnya, ibarat kereta api pada jalur ganda, kurikulum 50 tahun lalu masih menggunakan lokomotif uap, sementara di jalur sebelahnya telah menggunakan kereta super cepat Sinkansen. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Her, jika kita tidak lagi berkaca pada kurikulum 50 tahun lalu, apakah itu berarti kita juga akan mengubah karakter manusia Indonesia? Oh iya, iya nggak ada karakter itu tetap. mah. Eh? Kenapa kita harus mengubah karakter manusia Indonesia Pak Her? Kenapa? Tetap itu rohnya yang harus tetap gitu. Karakter harus berubah gitu loh. Contoh nih kan, ini contoh, sepuluh. Panjang ribuan tahun sejarahnya orang Jepang itu, eh, mereka itu inward looking, melihat ke dalam, gak pernah lihat ke luar. Makanya tidak ada di dunia ini petarung-petarung petualang lautan, pelaut-pelaut eh, pelayar hebat dari Jepang, gak ada. Pastinya pelaut-pelaut hebat memang datang dari Eropa dan negara kita ya Pak Her? Iya, Eropa iya, bahkan orang bukit sih isa gitu. Dari Jepang tidak ada, kerana dia inward looking Sampai kemudian Dia harus berhadapan dengan dunia luar Dan dunia luar itu Belanda loh Sebelum Amerika masuk nah, Itu yang dianggap dunia itu Yang paling hebat Belanda Sama seperti kita dulu gitu Kemudian ditekan oleh Komodor Perry Kalau kamu tidak buka diri tak bom ini semua Jepang Tak luluh lantakan Baru dia kaget Dia mengubah karakternya Tapi rohnya tidak Nah, apa mungkin karakter berubah tapi rohnya tidak berubah, Pak Her? Oh bisa. Sangat bisa. Eh, sangat bisa. Eh, perilaku, penampilan diubah, kuncirnya samurai-samurai eh, itu yang simbol kelaki-lakihan di Pampas. Sekarang orang pakai model rambut gaya barat. Itu revolusi kebudayaan luar biasa dan pertarungan keras sekali. Eh, berkelahi orang tiap hari. Di Okinawa itu seluruh pulau melawan kebijakan pemerintah pusat dan mogok anak-anaknya, dan itu enggak mudah. Tapi harus orang visioner punya lihat ke depan. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, Pas FM.